Neng ija Abang juga tahu Kamu cinta Abang pun rindu Wajah abang Tampang memang Menyedihkan Percis dompet Tanggung bulan Susah diatur Berantakan Bumi jadi saksi neng Langit jadi saksi Di hati abang Lebih gede Dari bulan Buat apa Tampang keren Kalau cintanya Main-main Eneng dianggap Bagai Peremen sudah bosan isep yang lain Tanggal dan bulan apa Eneng minta dilamar abang Asal cari penghulu Yang bayarnya bisa dihutang Sekarang zaman keridit Beli rumah juga kredit. Mobil boleh kredit, Nikah juga harus keridik Tanggal Jigo Bulan Captun Abang dapat warisan Tanah dekat kuburan Sudah ditawar orang Kalau lihat Wajah abang Tampang memang menyedihkan Percis dompet tanggung bulan Susah diatur berantakan cari penghulu yang bayarnya bisa diutang sekarang zaman kredit beli rumah juga kredit mobil boleh kredit nikah juga harus kredit Tanggal cigo bulan campun Abang dapat warisan Tanah dekat Kuburan Sudah ditawar orang Kalau lihat Wajah abang Tampang memang Menyedihkan Percis dompet Tanggung susah diatur berantakan